Terima kasih Anda masih bersama di konser final tiga besar Dangdut Academy Indonesia. Indonesia. Dua finalis sudah tampil untuk Anda yaitu Franz Palembang dan juga Ati Selayar. Ya, tapi ya. mereka nanti akan bernyanyi lagi di lagu yang kedua. Betul sekali dan saat ini sedang bersiap-siap Lesti. Oh. Uh, dan jelas acara ini pun didukung oleh Mito. Mito, live, live longer, with, longer with, with more power. power. Langsung saja, gak sabar rasanya kita ingin melihat suara indah dari seorang mojang cantik masih muda sekali dari Cianjur. Betul, ini dia, Lestin Cianjur. Selama mengikuti Dangdut Akademi Indonesia. Aku selalu berlatih dengan rutin, memahami lagu yang akan kubawakan. Tak lupa juga berdoa. Inilah caraku untuk selalu menjaga kompetisi dalam arah yang benar. Aku pernah membaca bahwa kompetisi harus dihadapi dengan kegembiraan, sportivitas dan menikmati semua proses yang ada. Dan aku sangat menikmati waktuku selama di Dangdut Academy Indonesia. Berlipur Hati Happy